واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اخواني واخواتي بالله رحماني ورحمهكم الله pendapat uh, terkait dengan redaksi hadis, redaksi tulisan hadis uh, dalam Sahih Bukhari yang tentang dukun dan atau tukang sihir tadi, setelah saya periksa kembali syarah yang lainnya, wallahu taala alam sawab Uh, kemungkinan yang terkuat sebagaimana ini pendapat Syekh Muhammad Saleh Al Thaminnah, Bismillahirrahmanirrahim Allahuhudala, yaitu bahwa maksud syaitan membumbui dengan kedustaan ucapan malaikat tersebut dengan seratus kedustaan itu maksudnya adalah bukan litahdid. Jadi rupanya eh, beliau mengisyaratkan adanya kemungkinan untuk di family tahdid ada kemungkinan untuk di family muwalah kalau tahdid maksudnya memang terkait erat dengan jumlah dan jumlah itu sebagai batasan jumlah dalam hadis. Jumlah kedustaan dalam hadith itu sebagai batasan itu kalau dikatakan uh, kemungkinan uh, kemungkinan yang pertama lihat Tapi ada kemungkinan lainnya dan ini yang lebih mendekati kebenaran atau uh, lebih kuat, yaitu ilmu balaghah. Ini untuk ungkapan penyangkatan, untuk ungkapan penyangkatan. Uh, Misalnya sebuah artikel berjudul Sejuta Tawa Sejuta Tangis bukan berarti satu juta bukan, tapi maksudnya adalah banyak menceritakan kehidupan seorang yang banyak kisah mengharukannya dan juga banyak kisah menggelikannya di judul berjudul lah Sejuta Tawa Sejuta Tangis misalnya. Seperti itu Jadi lilmubuha lakuh untuk penyangatan Bahawa eh, Telah dibumbui Dengan banyak kedustaan Begitu maksudnya Dan ini yang lebih dekat Menurut pendapat Muhammad eh, Rahimahullahu ta'ala Mari kita mulai Kembali eh, Penjelasan Tentang as-syafa'ah Syafa'ah adalah memperantarai untuk orang lain dalam upaya mendapatkan manfaat atau menolak mudarat atau menghindarinya. Menghilang atau upaya menghilangkannya. Sehingga at-tawassut untuk kasus kaum musyrikin eh uh, uh, syafaah untuk kasus kasus kaum musyrikin tadi, orang musyrikin tadi, itu hakikatnya adalah doa. Sehingga talabus syafa'ah Artinya meminta untuk didoakan. Tolabu doa. Yaitu meminta untuk didoakan. Dengan demikian kita perlu mengenal beberapa istilah. Yang pertama asyafa'ah as itu sendiri. Sudah kita pelajari. Alhamdulillah. Yang kedua yaitu tolabu syafa'ah. Atau bahasa lainnya adalah al-istishfa'ah. Al-istishfa'ah. Al-istishfa'ah adalah, al al al adalah tolabu syafa'ah. Apa maksudnya meminta untuk didoakan, meminta untuk diperantarai? Thalabus syafa'ah kalau kepada mayit ini berarti doa. Sebagaimana perincian doa kemarin, perincian permintaan maksudnya. Kemudian berikutnya adalah as-syafi'ah Asyaf ya Dalam ilustrasi kasus Kesyirikan tadi Maka adalah mayitnya Yang memperantarai Atau perantara Itu asyaf ya Ini istilah-istilah yang agar Kalau antum besok langsung Membaca kitab-kitab syarah Akan mudah memahaminya Biar tidak cari-cari lagi maksudnya apa Adapun yang berikutnya adalah al-masfu' lahu Al-masfu' lahu Al-masfu' lahu yang diperantarai yang disyafaati Kemudian istilah berikutnya al-mustasyafi al-mustasyafi al-mustasyafi yaitu fa dan ainnya tidak diiringi dengan tidak disela dengan ya ya langsung al-mustasyafi al-mustasyafi yaitu talibus <coughs> Peminta syafaat Dengan demikian Talibu syafaat Atau mustashfi' ini Sesungguhnya Kalau Kita cermati Ya al-masfu'lahu itu Yang diperantarai tadi Kalau Dalam Ilustrasi kasus tadi <kuh> Baik Kemudian berikutnya Apakah beda Perbedaan antara Al-Istishfah Yaitu Talabu Syafah Dengan, dengan At-Tawassul At-tawassul adalah Mengambil wasilah Apa maksud mengambil wasilah Yaitu mengambil Sesuatu yang bisa Mengantarkan kepada terpenuhnya hajat Mengambil Sesuatu yang mengantarkan kepada terpenuhnya hajat atau mungkin bahasa bebasnya mengambil sarana untuk suatu tujuan At-Tawasul ini ada dua macam Yang pertama Bil istishfak Dan yang kedua Bi ghairil istishfak Tawassul bisa dengan istishfak Dengan meminta syafaat Dan tawassul Bisa pula tidak dengan meminta syafaat Bil istishfak Dan bisa pula Bi ghairil istishfak Tawasul bil istishwa Yaitu tawasul Yaitu mengambil Sarana untuk tercapainya Tujuan dengan cara meminta syafaat Contohnya seperti tadi, ketika seseorang datang ke kuburan seorang Nabi, asalam, kemudian dia apa? Dia mengatakan astash fi bika. Ini diantara kalimat meminta syafaat kepada kuburan, pada mayit. Astash fi bika. Atau Asalukas syafaah. Saya <coughs> meminta engkau perantarai. <coughs> Artinya meminta agar engkau meminta agar majid mendoakannya. Mendoakan yang meminta tadi. Mendoakan kepada Allah tentunya. Jadi kalau ada orang datang siarah ke makam eh, seorang nabi, seorang wali kemudian mengatakan astashfi'u bi wali fulan misalnya astashfi'u bi rasulillah misalnya maka ini hakikatnya berdoa kepada rasulullah SAW yang sudah wafat berdoa kepada Wali fulan yang sudah apa Wafat Dan memungkinkan hal ini Sengaja diajarkan Bagi para pengunjung Kuburan tertentu Dengan cara dituliskan di Pusaranya misalnya Lafad-lafad istishfak tadi Supaya dengan maksud Supaya para pengunjung Yang menziarahi kubur tersebut Membaca itu Dan terjatuhlah ke dalam apa Kesirikan akbar Karena berdoa Kepada Selain Allah Karena hakikatnya tolapu syafa'ah yang seperti ini adalah berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada mayit. Syirik akbar. Nah jenis tawasul yang kedua mengambil sarana untuk tercapainya tujuan adalah dengan bighairil istishfa'ah. Tanpa meminta syafaat. Bagaimana bentuknya seseorang bertawasul mengambil sarana, semisal dengan zat, sehingga berdoa kepada Allah dengan zat fulan atau dengan kedudukan fulan, dengan kehormatan fulan. Dengan dhat fulan, dengan kedudukan fulan, dengan kehormatan fulan. Contoh misalnya. As'aluka? Allahumma ini as'aluka? Binabiyika? Muhammadin. Salallahu alaihi wasallam setelah Tentu maksudnya setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat atau orang zaman ini mengatakan misalnya Allahumma inni as'aluka bi Abi Bakrin atau bi ahli Badrin ya Allah ini tawassul tanpa istisqa Apakah definisi syirik? Kita Kembalikan lagi kepada definisi syirik Musawatu gairillahi billah Fima huwa menekhasa isillah Adakah menyamakan Selain Allah dengan Allah Dalam perkara-perkara menjadi khususan Allah Dalam hal ini Al-uluhiyah adakah Kalau yang dicek satu persatu Dalam al-ruhiyah, dalam al-uluhiyah Dalam asma wasifat Adakah Adakah Doa yang dipersembahkan ibadah doa yang ditujukan kepada selain Allah kepada Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Kalau kalimatnya seperti itu, Allahumma ini asaluka Binabiyika Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya Allah, ini asaluka. Sesungguhnya saya mohon kepadamu. Sungguh yang saya mohon kepadamu, binabiyi ka dengan tawasul dengan nabimu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau tadi, bi ahli badrin ya Allah belakangnya seperti itu misalnya ya Allah, Allahumma ini asaluka bi ahli badrin ya Allah. Apakah ada doa yang ditujukan kepada selain Allah Dalam kalimat ini Jawabannya Ada apa enggak Panah pertama ada enggak Yang seperti kasus yang saya lintasakan di awal Tidak ada Dia langsung panahnya Kepada Allah Panah permintaannya Maka ini tawhid dari sisi ini Tauhid dia telah mengisahkan Allah di dalam beribadatan, Karena doa adalah ibadah Dia persembahkan kepada Allah Dia tujukan kepada Allah Permintaan tersebut Maka tidak bisa difonis syirik Tidak bisa difonis syirik Tetapi apakah kemudian Selamat dari dosa Nah Ini jawabannya adalah Bahwa Kalau yang dimaksud dosa syirik akbar sebagaimana al, al istisfa apa dengan istisfa seperti contoh tadi maka tidak tetapi kalau yang dimaksud dosa adalah karena dia melakukan kebidaan dalam berdoa maka ia Karena ini bentuk melampaui batas di dalam berdoa. Tidak pernah diajarkan di dalam Islam berdoa dengan cara seperti itu. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Maka walaupun ritme lagunya begitu mengakar dalam hati seseorang. Kalau sudah ngaji ini ya ditinggalkan. Kalau ada keduk lindri pakai toa, kemudian di setel keras-keras, ya, lewat kemudian seseorang mendengar dan sudah ngaji ini ya jempol kaki jangan sampai bergoyang, <laughs> apalagi melantunkan apa namanya lirik-lirik lagunya, karena ini termasuk eh, tidak. Di dalam berdoa jika lirik lagunya seperti tadi. Jadi semuanya beli ilm. Dengan ilmu kita memahaminya. <tuh> Baik. Kemudian. Akhwan fila rahmani wa rahmatimullah. Meminta syafaat. Tolab syafaat. Ah. Itu. Eh, saya ulangi. As syafaat ah itu. Ada dua. Syafaat. Dalam perkara-perkara. Urusan dunia. Dan syafaat dalam. Eh, syafaat. Eh, terkait dengan. Di akhirat. Terkait dengan urusan di akhirat Terkait dengan urusan dunia Namanya Memperantarai terkait dengan urusan dunia Asal itu gak haram Asal terpenuhi dua syarat Maka gak masalah Yang pertama Urusannya itu urusan duniawinya itu urusan yang mubah. Nah, boleh memperantarai urusan yang haram Yang syarat kedua adalah Hati jangan sampai bersandar Kepada yang memperantarai Seperti hukum sebab Dan yang ketiga adalah sesuatu yang diminta itu dalam perkara yang hamba atau makhluk mampu memenuhinya. Mampu memperantarinya. Bukan perkara yang hanya Allah yang mampu memenuhinya. Hmm. Jadi kebutuhan yang di yang dimintakan oleh yang meminta diperantarai itu itu adalah kebutuhan yang memperantara itu mampu memenuhinya bukan perkara yang di luar kemampuan makhluk. Adapun untuk perkara yang di luar kemampuan makhluk seperti meminta syafaat kepada mayit atau kepada makhluk hidup yang gaib dan seterusnya atau isinya adalah satu perkara yang tidak dimampui oleh makhluk di luar kemampuan makhluk maka syafaat yang seperti inilah syafaat syirkiyah yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis dimaksudkan eh, peniadaannya di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis. Baik. Kemudian syafaat yang ada yang terkait dengan urusan akhirat Ini ada dua macam. Syafaat yang khassah dan syafaat yang 'ammah. Syafaat yang khusus hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu melakukannya, yang mampu memperantarai ini besok ya di akhirat bukan di alam dunia ada Tiga yang pertama as-syafa'ah al-uzma syafaat yang terbesar minta disegerakan keputusan di antara makhluk datang ke nabi ini Gak mampu datang ke Nabi itu, gak mampu dalam hadis demikian. Kemudian datang, apa, Rasulullah SAW yang hanya eh, hanya beliau yang apa Allah takdirkan saya ulangi hanya beliau yang Allah eh, jadikan mampu untuk memperantarai. Kemudian yang kedua syafaat bagi penduduk surga untuk bisa masuk surga hanya Rasulullah SAW yang mampu memperantarai mensyafaati. Sirim syafa'ati berarti memperantarai. Kemudian syafaat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Talib agar diringankan azabnya walaupun kekal selamanya di neraka. Sebagian ulama menambahkan yang keempat yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar sekelompok dari umatnya bisa masuk surga tanpa hisap sebagian ya diantara ya, diantara umatnya ada yang masuk surga tanpa hisap sebagian Allah menambahkan itu kemudian berikutnya Syafaat yang umum Yaitu bukan hanya Rasulullah SAW yang mampu melakukannya Tetapi Allah kehendaki makhluk eh, hamba Allah yang lainnya pun juga mampu Melakukannya Seperti malaikat, para nabi yang lainnya dan orang-orang saleh. Dan bisa jadi mereka adalah orang-orang yang ada di majelis ini bisa memperantarai kelak di akhirat memperantarai teman-temannya sepengajian, memperantarai teman-temannya di kos-kosan, memperantarai bapak ibunya, memperantarai keluarganya bisa jadi karena tidak hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu pentingnya untuk berbuat baik kepada manusia yang lainnya. Siapa tahu orang yang kita baiki itu nantinya memperantarai. Seseorang yang berbuat, yang berbuat baik kepadanya Kelak di akhirat Baik Dan ini ada bermacam-macam Pertama syafaat Untuk orang yang sudah terlanjur masuk neraka Agar bisa keluar darinya Syafaat yang umum ini ada beberapa macam Yang pertama syafaat untuk orang-orang yang Sudah terlanjur Masuk neraka agar bisa keluar darinya Kalau teman satu wisma Ternyata Ternyata, eh, ternyata eh, Karena Dosa-dosanya sendiri Wali akutubillah Sempat masuk ke dalam neraka Nah untuk keluar Ternyata Allah jadikan Teman kos-kosan yang lainnya Yang bisa memperantarai Dia agar bisa keluar dari Neraka Masya Allah keluar dari neraka Walaupun Hanya satu menit Di neraka itu Hal yang apa namanya Sangat ditunggu-tunggu untuk bisa keluar dari Neraka Terserah Allah Dengan hikmahnya Allah Allah jadikan Si A baru bisa keluar dari neraka Kalau Si B memperantarainya Itu terserah Allah Mau Allah keluarkan Langsung Tanpa perantara terserah Allah Mau Allah tetapkan tidak bisa kecuali tuh minta ke itu, kecuali minta ke teman kos kosan itu sewaktu hidupmu, yang dulu pernah kamu gosip sandalnya, pernah kamu misalnya pernah utang nggak bayar, tahan ini, maka perlu baik sama manusia. Alhamdulillahirohmanirohimakumullah, minta dulu ke Uh, orang itu Baru kemudian Dikabulkan oleh Allah Swa-Ha-Na-Wa-Ta'ala. Kalau memang Ditakdirkan harus Kalau memang dijadikan harus minta dulu Atau si fulan tadi Mau memperantari dulu Di isi A baru Allah kabulkan Itu terserah Allah uh, Itu wujud ke Maha bijaksanaan Allah Ada hikmah yang besar nanti akan saya sampaikan insyaallah. Kemudian yang kedua syafaat bagi orang-orang yang berhak masuk neraka, artinya dia sudah divonis masuk neraka ini, ya. sudah berhak masuk neraka, supaya tidak memasukinya. Di, maksudnya divonis berhak masuk neraka begitu, <tuh> tapi Ternyata dengan adanya syafaat Temannya mungkin atau ibunya Atau bapaknya atau tetangganya Dia apa <tuh> Tidak masuk ke dalam neraka Tidak dieksekusi Masya Allah Coba bayangkan kalau ada Kalau di akhirat kemudian sudah diklasifikasikan Ini kelompok yang sudah divonis berhak masuk neraka Kemudian kok ternyata tidak dieksekusi, buh bersyukurnya seperti apa itu Senangnya maksudnya seperti apa, masyaallah nggak bisa kita menggambarkan. Hmm? Ini. ini pentingnya berteman dengan orang-orang saleh, pentingnya berteman dengan orang saleh <kuh> akan bermanfaat orang-orang saleh itu pertemanan itu akan bermanfaat sampai apa? Sampai di akhirat Berteman itu jangan Hanya sampai di apa Di dunia saja Selesai mati kemudian sendiri-sendiri Bahkan eh, Saling <coughs> Permusuhan <coughs> Jangan Sebagaimana Firman Allah Ta'ala dalam surat ke-43 ya 67 Al Akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin a'dūb illa al muttaqin masyaallah Teman-teman dekat ketika itu sebagian mereka terhadap sebagian yang lain menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa Kalau di dunia ini membangun pertemanan atas dasar cinta kepada Allah atas dasar ketakwaan atas dasar karena dia ucapan dan perbuatannya dicintai oleh Allah sehingga saya mencintainya, saya dekat dengannya, saya berteman dengannya. Itu langgeng pertemanannya sampai akhirat. Tetapi berdasarkan ayat ini, kalau pertemanan di atas sesuatu yang dimurkai oleh Allah, ini ancamannya ini. Mereka satu sama lain jadi musuh. Kelak Ngeri ini Alhamdulillah pentingnya Kumpul jadi satu wisma Pentingnya kumpul jadi satu pengajian Pentingnya Dekat ustadz dengan muridnya Murid dengan ustadznya Itu penting Karena dalam hadis diwaiti imam muslim Kurang lebihnya nyelafatnya Al arwah junudun mujannadah Ruh-ruh itu seperti sekelompok pasukan yang mengelompok. Stipe mengelompok. Kalau yang stipe mengelompok, mengelompok artinya stipe, gitu. Seperti pasukan. Kalau ada upacara baret merah misalnya, kok masuk nelonjong baret coklat, Pramuka? Diketak itu bisa jadi. arwah itu seperti apa sekelompok pasukan yang mengelompok itu. kalau bukan baretnya ya enggak boleh masuk enggak bisa masuk itu walaupun baru kenal di Mahatimi baru semester pertama baru kenal baru ketemu saja kalau cocok sebentar sudah akrab seperti itu nah ini Ya begitu pula Teman-teman kemaksiatan Yang berteman Antara sesar kemaksiatan Walaupun baru kenal di stadion Tapi kok Loh kok dari ujung rambut Sampai ujung kaki kok Potongannya sama dengan saya Langsung dia Ada klik di dalam hatinya Langsung akrab Langsung mabuk bareng Zina bareng misalnya Jadi tetapi kalau dua kelompok ini didekatkan seperti magnet akan mental Sebagaimana kemaksiatan itu ada orang dan temannya Ketaatan juga ada orang dan temannya dan waktunya Kalau orang yang suka mabuk, suka zina, suka merampok, suka membunuh dan Disuruh datang ke majelis kumpulan orang-orang baik Lihat saja menit kelima mungkin masih bisa sabar, menit ke-6 telah toleh, menit ke-7 langsung angkat tangan, menit ke-8 bablas sudah. Tidak mampu berjam-jam seperti Anda. Sama saja. Anda kalau di apa kesasar di suatu tempat yang di situ banyak minuman keras, banyak ini banyak, kita enggak kerasan, enggak kerasan. Kalau kekerasan, nah, al-arwah Junidin Ini, ini satu barat ini kalau ano. Kalau kekerasan, masya Allah anak itu misalnya, oh, temannya dari Ustad sampai bajingan. Ini, ini tanda tanya besar, pentung tiga kali, tanda pentung tiga kali, sama sama bajingan akrab sekali. Kalau kamu kecopetan, tinggal tanya aja sama dia. Ya jam berapa mau kecopetannya di mana? Oi oh, sebentar balik nanti barangnya <gak> karena akrab dengan para pencopet misalnya. Nah ini ini tanda tanya besar ini. Hmm. Tapi sama Ustaz, masya Allah akrab juga nah, ini. Ini tanda tanya besar ini. Ada apa nah, di balik rempah ya? Nah. Baik, rahimani wa rahimakumullah. yang ketiga dari syafaat umum. Syafaat kepada orang-orang yang <coughs> sudah berhak masuk surga, <coughs> agar supaya dia mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi di surga. Masya Allah, sampai seperti ini loh keuntungan berteman dengan orang-orang saleh. Sudah berhak masuk surga, pengin dapat kenekatan yang lebih apa, supaya dapat kenikmatan yang lebih tinggi derajatnya lagi di surga itu bisa dengan fasilitas syafaat ini maha luasnya rahmat Allah bukan hanya orang yang mas, sudah masuk neraka dikeluarkan oleh Allah dengan apa, fasilitas syafaat tadi tapi juga yang sudah yang sudah berhak masuk surga pun Juga masih dapat fasilitas Bisa mengambil, bisa berkesempatan Dapat fasilitas syafaat Agar tingkatan di surganya Tambah tinggi Iya. Kemudian Berikutnya masih uh, Mukaddimah ya Belum masuk ke dalam dalil Dalam jelasan dalil syarat syaf, syafaat itu terbagi dua lagi ditinjau dari sisi tertolak atau tidaknya tertolak atau tidaknya ditiadakan atau tidaknya kalau tadi syafaat ditinjau dari khusus dan umumnya terbagi dua khusus dan umum ini syafaat ditinjau dari sisi tertolak atau tidaknya Terbagi dua. Yang pertama syafaat yang mustbatah makbulah syafaat yang ditetapkan, yang diterima, yang ya, yang tidak ditolak, istilahnya mustbatah, mustbatah dan atau istilah lainnya makbulah. Ini yang justru jadi fokus. E, penjelasan dalil-dalil ketika kita memahami pendasaran ini bahwasanya syafaat terbagi dua nanti kita mudah memahami dalil-dalil ini insyaallah itulah e, ciri khas e, metode belajar yang taksiili setiap ada pembekalan penghantar pengantar materi pengantar disampaikan setiap ada kaida yang untuk memahami dalil disampaikan setiap ada Berusaha yang relevan tentu yang sesuai dengan uh, Tingkatannya Sesuai dengan kelasnya masing-masing Karena masih banyak sekian banyak kaidah ilmiah sekian banyak uh, Ta'rifah definisi sekian banyak uh, Taksimat bagian-bagian hukum Bagian keadaan yang Belum kita pelajari Tapi bertahap uh, Setingkat demi setingkat Ini pun mungkin bagi yang sebagian Teman-teman di sini yang mungkin baru kali ini mendapatkan metode pelajaran yang seperti ini mungkin sudah pusing duluan. Ya enggak paham, istilahnya banyak, sudah cepat kemudian baru nulis apa namanya? Ka kal separuh kalimat pertama sudah sampai baris kelima bilangnya, bicaranya. Sudah gitu sulit-sulit lagi apa namanya? E istilah-istilahnya. Nah, ini bersabar insyaallah kalau antum e download apa namanya? rekamannya kemudian diulang-ulangi lagi, uh, insya Allah uh, mudah. Kalau sudah terbiasa <tuh> dimudahkan oleh Allah Taala, insya Allah. Belajar seperti metode yang seperti ini memang berat di awal, tetapi lihat nanti kalau sudah punya kunci-kuncinya, punya bekal-bekalnya, punya karena Allah tidak akan membedakan sesuatu yang beda dan tidak akan menyamakan sesuatu yang tidak akan membedakan suatu yang sama dan tidak akan menyamakan suatu yang beda. Artinya kalau ayatnya itu masih masuk dalam suatu ayat yang lain yang sedang yang tidak kita pelajari di sini misalnya, tapi masuk dalam kaidah ini sampaikan bisa diselesaikan Jadi bisa dipahami dengan kaidah itu. Seperti itu. Jadi eh, lambatnya di awal kalau cara belajar seperti ini. Tapi kalau sudah terbuka kunci-kunci yang sudah kepegang, Insya Allah pintu-pintu dari ilmu-ilmu yang banyak Tingkatan-tingkatan berikutnya akan lebih mudah Difahami, tapi kalau lain Halnya kalau uh, saya langsung Misalnya kita bawa bersyafa'ah Qallahu ta'ala Wa anzir billadina ya khawfuna ayuh syaruh Ila rabbihim, artinya Dan berilah peringatan dan seterusnya seperti itu Sebatas menerjemahkan Kemudian memberikan apa, Ulasan ringkas Tentu ini sudah sangat bermanfaat Tetapi saya mandang Bahwa anda belum mensyukuri kenikmatan kecerdasan akal Anda untuk bisa diberi pelajaran lebih dari itu. Oh, lebih dari itu. Kalau seperti itu sih, memudahkan ustadznya. Cepat terhatam, cepat selesai. Seperti itu. Sebatas menerjemahkan, kemudian menghanukkan. Itu bagus untuk orang-orang yang mungkin kemampuan berpikirnya masih di bawah atau sederhana atau konteksnya adalah tausiah atau konteksnya adalah nasehat itu tapi kalau konteksnya adalah tafaruk yaitu belajar khusus secara kurikulum dan metodologis maka bekal bekal dasar itu saya rasa di semua disiplin ilmu seperti itu coba anda kuliah di kuliah umum ada materi kuliah dasar umum kan sebelum materi kuliah dasar khusus apa langsung kemudian belajar isidesalah khusus kemudian langsung praktikum, langsung tidak. Bahkan materi, sebagian materi-materi SMA masih dipelajari di semester semester awal, bisa jadi. Hmm. Seperti itu. Untuk penguatan, atau untuk penambahan. Mari. Karena itu dasarnya. <tuh> Baik. Kembali lagi, syafaat terbagi menjadi dua macam, ditindai-diri tertaraat. Tidaknya yang pertama, syafaat mutbatah atau makbulah, yaitu, syafaat yang artinya ya musbatah itu ditetapkan dan maqbula atau maqbula maqbula itu diterima. Apa maksud dari syafaat jenis ini yaitu syafaat yang memenuhi syarat-syarat syafaat di akhirat. Syafaat yang memenuhi syarat-syaratnya Kemudian yang kedua syafaat manfiyah atau mardudah. Manfiyah atau mardudah. Manfiyah ditiadakan, mardudah tertolak. Manfiyah ditiadakan, mardudah tertolak. Yaitu syafaat yang tidak memenuhi syarat-syarat syafaat. Dari sini dapat kita ambil satu kesimpulan Ini dicatat tebal-tebal kesimpulan ini Bahwa setiap dalil Yang menunjukkan penetapan adanya syafaat Baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah Maka Pastilah Saya ulangi Setiap dalil yang menunjukkan penetapan adanya syafaat Yang diterima Pastilah yang dimaksud adalah syafaat yang memenuhi syarat-syaratnya Jadi kalau ada syafaat yang ditetapkan Maksudnya diterima itu syafaat yang diterima Pastilah maksudnya syafaat-syafaat yang memenuhi syarat-syaratnya Dan sebaliknya Jika ada dalam dalil sebuah syafaat yang ditiadakan atau ditolak Pastilah maksudnya syafaat yang tidak terpenuhi syaratnya Jadi dilihat di dalam dalil itu konteksnya syafat itu ditiadakan atau ditolak Eh, ditiadakan atau ditapkan hmm. Ditapkan maksudnya diterima Dilihat Kalau ditiadakan kan pakai kata-kata yang menunjukkan peniadaan Seperti misalnya dalam ayat yang pertama itu Laisalahum min duni waliyu wala syafi'a ya kan? Wala syafi'a oh, Ini peniadaan, siap-siap Setiap ada peniadaan syafaat dalam dalil itu pasti karena adanya syarat yang tidak terpenuhi. Pasti itu. Makanya sebentar lagi kita mempelajari apa syaratnya gitu. Setiap ada penetapan syafaat, lho ini kok ditetapkan di dalam dalil yang lain, itu pasti adanya syarat yang ada eh, pasti syarat pasti syaratnya terpenuhi. Hmm pasti syarat syafaatnya ter, syarat syafaat terpenuhi jadi tidak bingung mengkompromikan tidak bingung mendudukkan tidak bingung mendudukkan pemahaman mengkompromikan pemahaman baik sekarang syarat syafaat Dari dalil-dalil bisa disimpulkan namanya syafaat. Di akhirat itu ada dua syaratnya. Kalau ingin kata dua, kata tiga. Itu jangan bingung ya. Kalau dalam pembagian masalah atau perkara ilmiah oleh ulama. Selama itu hasil istihad ulama Dari mami daldalnya Itu bukan menjadi patokan Inti Angka atau jumlah pembagian tadi Misal ya Ini penting untuk pembekalan Antum buka syarah kitab Tauhid yang ini Syirik terbagi jadi dua Antum buka kitab yang lainnya Syirik terbagi menjadi tiga Buka yang lain lagi Syirik terbagi menjadi empat Ada itu yang bagi tiga ada, yang bagi dua ada, yang bagi empat ada Itu jangan bingung yang seperti itu Atau syarat syarat Kata Ustaz dua Dalam kitab ini kok tiga, jangan bingung Lihat esensinya Dan lihat tinjauannya Lihat tinjauannya Karena uh, Seseorang meninjau sesuatu Kalau menjelaskan sesuatu Kalau dari tinjauan yang lain Akan berbeda hasilnya Akan berbeda hasilnya Seperti kita menjelaskan masjid ini Saya pakai tinjauan atau pendekatan penjelasan jumlah pintu Maka tentu tidak sama hasilnya Kalau orang menjelaskan masjid ini Dengan menyebutkan sifat-sifatnya berupa uh, apa, Jumlah jendela misalnya Tapi gak berhentangan satu sama lain Karena tinjauannya berbeda Gitu itu Selama itu istihad ulama Terhadap dal-dalnya Penelitian mereka hasil riset mereka terhadap dal-dalnya Maka berbeda ungkapan itu Asal esensinya tidak bertabrakan dengan nas Dan juga demikian tinjauannya Itu memang berbeda Dan tidak saling bertentangan ya sudah kita Termasuk ini fakta yang seperti ini juga nanti bermanfaat Kalau kita bicara masalah usul tafsir kaidah tafsir dan seterusnya hmm, Ini sangat bermanfaat Asal tadi Metode-metode eh, eh, Taksili ini Perlu di Benar-benar pada setiap disiplin ilmu diterapkan Karena setiap disiplin ilmu ada kaedah-kaedahnya sendiri-sendiri Ada mustalahat yaitu terminologinya masing-masing Kemudian ada definisinya masing-masing takrifat ada pembagian hukumnya masing-masing Kalau itu dikuasai setiap disiplin ilmu Cara belajar seperti itu capeknya di awal Tapi belajar setahun dua tahun seperti belajar bertahun-tahun Kalau di majelis yang tematik yang tidak terkuli terkulikurum dan tidak Mendasar serta Tersistem dengan uh, Bagus itu ano, Apa uh, Dua tahun di sini Seperti sekian uh, Mungkin sepuluh tahun di Tematik itu tapi semuanya Dalam kebaikan tidak boleh saling Menjelah cuman uh, Barang siapa yang mampu Lebih dari itu maka mengapa Tidak baik Syarat yang pertama Jadi bisa diklasifikasikan dua syarat Bisa tiga syarat Kita ambil yang dua saja Karena yang masyur banyak Dinukil di kitab-kitab dua Tapi Kita akhirnya tidak bertentangan dengan mengatakan tiga Syarat yang pertama adalah Ridha Allah terhadap masyfuk lahu Tadi sudah ada istilah ya Makanya saya kenalkan istilahnya tadi Ridha Allah Terhadap Al-Mashfu'alahu. Terhadap yang disyafaati. Dalilnya adalah surat Al-Ambiyah ayat 28. Surat Al-Ambiyah ayat 28. Semoga tidak... Salah penyebutan nomor ayatnya illa Kemudian yang kedua Ridho Allah kepada orang yang disyafaati Yaitu diridhoi untuk mendapatkan syafaat Maka syarat yang pertama ini melazimkan Orang musyrikin enggak dapat syafaat di akhirat Karena Allah tidak ada terhadap kesyirikan Allah tidak ada itu terhadap orang-orang musyrik Maka orang yang mati Di atas kesyirikan Bukan kaum muslimin Maka ini tidak dapat syafaat Tidak <tuh> terpenuhi syarat yang pertama Syarat yang kedua adalah Izin Allah terhadap Ash-Syafi' Untuk bisa mensyafaati Izin Allah terhadap Ash-Syafi' Untuk bisa mensyafaati Dalilnya adalah <tuh> surat Al-Baqarah ayat <tuh> 255 <tuh> Dalilnya adalah surat al kalau saya katakan dalilnya itu Bukan berarti gak ada dalil yang lainnya Ini menying <coughs> Menyingkat waktu saja Kemudian Izin Allah terhadap Asyafiq, perantara, agar bisa memperantarai, ini hakikatnya juga mengandung keriduan Allah terhadap perantara. Oleh karena itu, sebagian ada yang menambahkan syarat ketiga, ridu terhadap, ridu Allah terhadap apa, e, perantara. Sehingga saya seperti itu. Nah, tapi itu sesungguhnya sudah masuk dalam izin Allah terhadap perantara. Kalau diizinkan, pasti Allah meridui perantara itu untuk Mensyafaati Dengan demikian Kalau mau digabungkan Maka syaratnya itu ada dua Yaitu izin Allah terhadap Mensyafaat untuk mensyafaati Serta Keridoan Allah Terhadap Asyafi' as Berantara sekaligus Al-Masyfu'lahu Sekaligus yang diperantarai Izin dan rida Itu aja yang dipegang Izin untuk perantara Rida untuk keduanya Yaitu perantara dan yang disyafaati Saya kelompokkan gitu agar mudah mengingatnya Izin dan rida Jadi yang mensyafaati Itu tidak bisa Memulai mengucapkan kalimat Permintaan kepada Allah <tuh> Untuk uh, kemaslahatan saudaranya atau temannya tersebut kecuali jika dia diizinkan oleh Allah untuk memulai memperantarai, enggak bisa. Ini menunjukkan syafaat itu milik Allah semata. Maka dicari dengan sesuatu yang diridhoi oleh dicari dengan cara yang diridhoi oleh Allah taala. Hmm. Kemudian dalil yang mengumpulkan semua syarat syafat itu ada dalam satu ayat Yaitu surat An-Najm ayat 26 Dalil yang mengumpulkan semua tadi itu ada di dalam surat An-Najm ayat 26 Tentang izin Allah dan ridha Allah Dan sudah saya cek ini beberapa tafsiran ulama tentang ayat ini. Dan memang mengumpulkan semua syarat-syarat tadi. Baik syarat yang mengatakan dua maupun yang mengatakan tiga. Semuanya terkumpul dalam uh, ayat ini. Saya sudah cek uh, beberapa tafsir tentang ini. <tuh> ya. Yeah. Baik kita langsung masuk ke apa eh, kitab. Allah Taala berfirman: وانظر بالذين يخافون يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دون ولي ولا شفيع. Dan berilah peringatan dengan apa yang telah diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rob mereka pada hari akhir, sedang mereka tidaklah mempunyai seorang penolong pun dan Seorang pemberi syafaat pun selain Allah. Saya ulangi. Ini syahidnya di sini. Sedang mereka tidaklah mempunyai satu pun penolong dan satu pun pemberi syafaat selain Allah agar mereka bertakwa Karena lanjutannya yang belum dibaca tadi, La yattaqun agar mereka bertakwa. Allah Taala mengabarkan kepada nabinya dan diperintahkan nabinya untuk menakut-nakuti, artinya mengancam dengan Al Quran terhadap si kepada siapa? Kepada orang-orang yang takut kepada Rob mereka, berarti peringatan bagi ahlu tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengancam, menakut-nakuti, yaitu maksudnya memberi memberi peringatan, ancaman, begitu maksudnya, yang barangkali yang pas seperti itu kalimatnya kepada siapa? Kepada ahlu tauhid. Apa bukan ahlu syirik? Ustaz? Nanti dulu. Kepada alut tawhid Bahwa Tidak mungkin mereka mendapatkan Penolong dan pensyafaat Jika tidak memenuhi syarat-syaratnya Karena tadi setiap ada peniadaan syafaat Pasti maksudnya adalah Syafaat yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya Dan kata dan keterangan pengikat mindunihi selainnya di sini maksudnya adalah selain yang Allah izinkannya di situ N kapital yaitu Allah maksudnya selainnya dan berilah peringatan dengan apa yang telah diwayukan itu kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada rob mereka pada hari akhir sedang mereka tidaklah mempunyai satu pun pelindung dan pensyafaat selainnya, yaitu maksudnya selain Allah, selain yang Allah izinkan dan kehendaki. Selain yang Allah izinkan dan rizai kehendaki <coughs> Rizai dan kehendaki Dan dalam ayat-ayat yang lainnya Dalam uh, sebagian ayat yang lainnya Disebutkan syafaat yang Allah izinkan dan kehendaki tersebut Yaitu ayat tentang syafaat Sebagian ayat tentang syafaat makbulah yang diterima Ini menunjukkan bahwa jika Allah mengizinkan dan menghendaki yaitu terpenuhi syarat syafaat. Maka mereka akan mendapatkannya. Lalu apa korelasinya dengan ahlu syirik yang meminta syafaat kepada mayit? Jawabannya ini sebagai bantahan Dari mana sisi bantahannya Ayat ini sebagai bantahan Begini Kalau Al-Tauhid saja Baru bisa mendapatkan syafaat Jika Allah menghindaki untuk memberinya Jika Allah mengizinkan <tuh> Jika Allah meridahi Sedangkan tidaklah Allah memberi syafaat Kecuali jika terpenuhi syarat-syaratnya Dan Tentu kepada Ahlu tauhid bukan ahlu syirik. Oleh karena itu orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan Akbar tersebut tidak akan mendapatkan apa syafaat. Mengapa? Karena tidak memenuhi syarat-syaratnya. Karena tidak diizinkan dan dikehendaki oleh Allah dan tidak diridahi oleh Allah perbuatan kaum musyrikin yang syirik itu. Bukan begitu cara untuk mendapatkan syafaat. Jadi Masya Allah kesyirikan talabu syafaat ah ke mayit ini benar-benar mendapatkan sesuatu yang kebalikan dari yang diharapkan oleh musyrik orang musyrik ketika meminta syafaat kepada mayit itu maksudnya supaya dapat syafaat. Tapi justru enggak dapat karena enggak terpenuhi syaratnya. Apa? Ya dia enggak tidak diridhoi melakukan kesyirikan seperti itu. Padahal syarat eh, syafaat itu adalah ridha Allah. Di antara syarat syafaat adalah ridha Allah terhadap al-masfu'lahu, terhadap yang disyara, disyafaati sedangkan kesyirikan yang dilakukan oleh musyrikin tidak diriduh oleh Allah Ta'ala pelakunya dan juga demikian perbuatannya ayat yang kedua qulillahi syafa'atu jami'a Katakan hanya milik Allah sajalah seluruh syafaat tersebut. Ayat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah terdapat takdim dan ta'khir pendahuluan dan pengakhiran mendahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan sebagaimana sudah saya sampaikan sebuah kaidah ilmiah maka itu yufidul hasr menunjukkan pembatasan sedangkan pada ayat tersebut selayaknya lillah dikebelakangkan se pada asalnya adalah Quli syafa'atulillah Begitu ayat itu Lillah dikebelakangkan Tapi ini disebutkan lebih dahulu oleh Allah Ada faidah besarnya Yaitu pembatasan Yang diungkapkan dengan kata hanya Katakan hanya milik Allah sajalah Syafa'at itu Seluruhnya Maka kalau hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan bukan milik para wali, para nabi, para orang-orang saleh, maka mintanya wahai musyrikin minta kepada Allah. Panah pertamanya jangan kepada mayit. Mohon kepada Allah taala. Hmm. Jangan kemudian mengucapkan astasyfa'u bika. Saya meminta syafaat kepadamu wahai mayit. Jangan seperti itu. Tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Untuk menjadi Pensyafaat kita kelak di akhirat Begitu Isi permintaannya Mohon kepada Allah agar Allah menjadikan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Misalnya sebagai apa Pensyafaatnya nanti Di akhirat Berarti panah pertamanya Kepada Yaitu pernah permintaan pertamanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana lafaznya Allahumma syafi'afina Nabiyyaka. Ya Allah Jadikan nabimu Sebagai pensyafaat Kami Kelak Di akhirat Mintanya kepada siapa kepada Allah. Allahumma shafi ifina nabiyyaka. Karena Allahlah yang mentakdirkan uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi karena Allahlah yang menetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mensyafa'ati dan Allah yang mengizinkan dan Allah pemilik syafaat satu-satunya pemilik syafaat yang hakiki Allah tabaraka wa taala Adapun firman Allah Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Mandal ladi yashfa'u in dahu illa bidhni. Ini tentang salah satu syarat syafaat. Ayat ini tentang salah satu syarat syafaat. Bahasanya tidak ada yang bisa mensyafaati di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Tiada seorang pun yang dapat mensyafaati di si Allah tanpa seizinnya. Wahai kamu musyrikin. camkan ini baik-baik. Tak -baik. mungkin dapat syafaat kecuali jika yang mensyafaati diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun suratan najm ayat 26 ini wa kam min samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ay yadhana Allahu liman yasha'u wa Dan berapa banyak malaikat di langit syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan untuk orang yang dia kehendaki dan dia relai mengizinkan di sini, Khoiwanul Wabilah Rahimani Warahimakumullah adalah. Izin bagi ash-shafi dan rida di sini rida bagi ash-shafi dan mashfu lahu makanya mengumpulkan apa seluruh syarat-syarat syafaat Syarat an-najm ayat 26 ini maka wai musyrikin kalau ingin dapat syafaat ini penuhi syarat-syaratnya ini. Demikian yang bisa sampaikan, insyaAllah kita istirahat. Nanti dalil yang ke-18 ini sedikit, terus ke-19 insyaAllah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.